Mitra bisnis, pemerintah daerah Jawa Tengah memotong jam kerja PNS sebanyak 2 jam selama bulan Ramadan ini. Jam masuk kerja hari Senin sampai Kamis yang semula pukul 7 menjadi pukul 8. Sedangkan jam pulang yang semula pukul 15.30 dimajukan menjadi pukul 14.30. Hari Jumat jam masuk pukul 8 dan jam pulang pukul 11. Pengurangan jam kerja itu dilakukan dengan alasan untuk tidak mengurangi kekusukan beribadah PNS Muslim. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Agis Elektronik, Bintoro Citrowirio. Pak Bintoro, apa komentar Anda melihat pemotongan jam kerja ini? Kan prinsipnya kita berpuasa itu melakukan kegiatan seperti biasa, lalu kita berpuasa. Kalau kita berpuasa, lalu mengurangi jam kerja dan lain-lain, apa gunanya? Perusahaan-perusahaan kan memerlukan fasilitasnya yang diberikan oleh PNS ini kan. Nah kalau jam kerjanya dikurangi, ya udah pasti berdampak lah. Menurut Bapak bagaimana kinerja PNS saat ini? Negatif atau positif? Ya susah dihitung positif negatif dan dihitung sama rata begitu ya. Saya rasa PNS yang kerja baik ada, yang kerjanya kurang baik juga ada gitu loh. Tapi menurut saya jangan dipukul rata. Lalu bagaimana dengan alasan Pemprov Jateng kalau penerapan kebijakan ini dilakukan untuk tidak mengurangi kekusukan beribadah? Tidak ingin mengganggu puasa dari segimana. Menurut saya jam kerja kan jam kerja. Ya kan, Apakah Anda berpuasa atau tidak Ya itu tidak ada kaitannya dengan jam kerja Kan juga banyak orang yang puasa Senin-Kemis Kan tidak bisa karena Anda berpuasa Senin-Kemis Lantas kalau Senin jam kerjanya saya kurangin Kalau Kemis jam kerja juga saya kurangin Makna dari puasa kan bukan di situ Saya bilang sih kebijaksanaan ini kurang benar ya Ibadah-ibadah saya rasa itu baik saja Tapi pekerjaan kan pekerjaan juga harus jalan terus kan Itu jangan dicampur adukan Ini menurut saya tindakan supaya dapat sempati dari orang aja. Demikian Bintoro Citrawirio. Saya Mary Agustin.